a l i mohon maaf ya silahkan Tali Ya, mestinya ya Ini mesti d i s e l e s a i k a n、uh, Beberapa tahap Pertama, kalau sudah disetujui Secara t e r i t a r s i t Ya, itu harus Dilaksanakan Jadi kalau ada pejabat pemerintah Gubernur yang membuat Keputusan yang baru Maka pejabat gubernur itu Atau gubernur yang bersangkutan harus Ditindak oleh pemerintah pusat Kemudian kalau buru h demo-demo, mengganggu jalan umum, ya, memblokir, menghasut, itu harus polisi, polisi itu turun tangan, n gak g bisa dibiarin. Saya percaya atas kejadian ini, nanti di daerah lain di luar Jakarta, mereka akan m e lakukan hal yang sama. Kalau tidak di tindak t e g a s secara aturan, b e r dasarkan hukum gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Alfa, selamat siang, silakan. Siang, Pak. y a ya seandainya saya i n i pengusahannya yaudah daripada ribut daripada rusuk saya turutin api ya lihat aja satu demi satu saya c e p t i n nanti supaya gak mengganggu keuangan perusahaan kalau memang tidak dipaksa seperti itu aduhnya buruh itu yang provokator-provokatornya itu berpikir panjang gak akan menang パパ、ギミアのギブラカ、イペアカ、パマナンバ、パマカカチャ、アマラマプロジャーカンパタムダ、ギアパイアンロギー、パパパパパ、ギミアのギギリギリギリギリあリギリギリギリギリギリギリギリギリギ n ギ e ギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリ パパ、スラムスラ a スラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスいムスラムスラムスラムスいムスラいスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムいラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムスラムス サキラパンパンパンパンパンパ s パンパンパン t ンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパパンパンパパン 私たちの人たちの人たちは、この人たちの人たちの人たち t 人たちの人たちの人た Yang korban siapa? Yang pertama korban pengusaha. Kedua siapa lagi? Yaitu pekerja juga sebenarnya jadi korban. Mereka jurasa kan n gak g kerja dan sebagainya. Dan itu bisa m e r u s a k Itu i n v e i investasi di Indonesia. Kita baru dapat peringkat bagus. Ya kan, dunia udah mulai m e masuk. Ini ke Indonesia. Tiba-tiba d i t o n g r o n g dengan、uh, kejadian seperti ini. Nanti orang itu kan orang asing kan melihat. フィッランド、a ャイナ、カンボジア、マナマナ、シュモアネガー、イトカン、ジュガマンブリカン、インカタシアン、ビラチ、ホコミアンビラチ、ナカのイトサジャ、セクワティア、ヤーギスワピア、ナカウントイト、サンサランカン、パンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン Dilaksanakan, jangan、uh, mencari popularitas, menaikkan upah itu dengan tujuan tertentu, itu kan membuat pengusaha yang jadinya、uh, tidak, tidak, tidak bisa b e r i n v e s t a s i dengan tenang. Nanti lama-lama orang i n g t e r b a r a n g i t u p a b r i k n y a Baik, terima kasih Pak Karya, kami sudah menangkap apa maksud Anda. Ada Pak Johan lalu? h Ya, silakan Pak Johan. Ya, ya パリリシュドブルダブン。 バーシ i バー。 Jadi bukan t r i k a s i namanya semau-maunya sendiri, itu nggak bisa c a r a begitu Pak. Itu yang disakutkan ya memang ini apa lambat tapi pasti itu orang akan ini nggak mau investasi, m e n g u r a n g i Dan kalau bisa ke luar negeri mungkin yang mampu ya ke luar negeri aja kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak r i o ada Pak Arus Jiman, halo. Halo selamat sore Sorry Pak s i l a k a n、nah, Gini menurut saya mestinya itu standar upah itu ditentukan masing-masing perusahaan Karena tidak semua perusahaan s a n g g u p mengikuti standar dari pemerintah Kemudian juga mungkin pemerintah juga harus pedas Karena banyak itu semacam serikat pekerja yang di luar Ogaritati、hmm. maupun、eh, LSM itu パレスチナスのバブルパレット、ジュエイン、パンジュラサー、ディドウ。ディムケネットプロテカサンダリ、パンブランタサギドウ。ケネットトルタランティー、オランジタモエフェサーシー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケ s ジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケネジャー、ケ 私は大学の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の n 校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校 パパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン Dan、bagaimana situasi pemerintah yang selalu tidak konsisten Itulah yang menyebabkan selalu terjadinya seperti ini Bila mana sering-sering terjadi seperti ini Semua pihak dirugikan Apakah itu pengusaha, masyarakat umum Seperti terjadi yang ditukasi hari Jumat Saya berapa lama masak di situ?、Hmm. Lama sekali Jadi bukan karena saya kena kecepat m a s a jadi saya komentar Tapi、hmm. sering Dan kalau saya baca kompas di dua hari yang lalu Dari Ketua a p i n d o s o f i a n Manandi itu Saya lihat bahwa buruh di Indonesia sudah cukup tinggi Dari dibanding Vietnam, Malaysia, Thailand、hmm. Nanti pengusaha rame-rame pada alih investasi ke Vietnam Tiba i n i akhirnya pengangguran terlalu banyak Jadi mesti ada satu keseimbangan dari pemerintah、hmm、ya. Yang sering terjadi i n k o n s i s t e n s i pemerintah yang sekarang ini Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi Selamat malam Berarti kalau saya sendiri sih Kalau disuruh、uh, Komentar kira-kira apa solusinya Bingung ya Bu ya、hmm. Karena itu kan apa,、uh, Sebab akibat gitu kan ya hmm. Hmm. Artinya begini Ada upah minimum Provinsi Dimana itu disesuaikan dengan tingkat daripada、e, penghasilan atau rata r a a t konsumsi di suatu daerah Papua, Jakarta otomatiskan berbeda satu itu yang kedua、e, kenaikan upah itu sebetulnya kan kalau yang kemarin-kemarin biasanya berdasarkan dari data inflasi ya kan kalau naiknya 10% ya dinaikin 10% gitu kan Nah kejadian yang kemarin kan memang kayaknya sih memang tidak konsisten akan hal itu begitu kan Jadi sebagai pengusaha ya wajar-wajar saja itu melakukan、uh, semacam biaya yang terjadi kemarin lah ya Kemudian di, di respon oleh tuh、oh, seperti itu Jadi memang ini sebab atibat dan kayaknya sih saya sendiri bingung kan、uh, dalam posisi yang mana Karena itu kembali lagi Pemerintah kita juga yang kembali lagi negara ini pengakaman, s e b e n n y a ya ya tahu sendiri begitu loh ya artinya nanti semua naik ya kan sementara sudah ditetapkan s e t i a naik lagi jadi nggak memang, memang susah gitu loh.、Ya. Jadi kembali lagi ini kaya n akar masalahnya harus dicari dulu yaitu、eh, supaya gimana katakanlah stabil dulu ekonominya gitu kan baru nanti dibuat. Sistem perundang-undangannya Kayak、nah, misalnya kan t o l a j a t o l itu dua, Setiap 2 tahun Terjadi kenaikan、nah. Artinya itu investor jadi, jadi ada Pasien hukum Nah、mm -hmm. untuk diperburuan、uh, Dan dalam hal ini UMR ya ya s a y a terangkan lagi lah Kepemersibat Lebih、okay. yeah. bingung Terima kasih